Khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai detik ini masih terus memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Alhamdulillah juga di dalam kesempatan kali ini kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah kita. Dalam kaedah-kaedah fikih, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan ilmu yang sampai kepada kita Ilmu yang bermanfaat Menjadikan ilmu tersebut Menjadi berkah Dan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan kepada kita Di dunia ini dan di akhirat nanti Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan Kepada Nabi yang sangat kita cintai Nabi yang sangat kita kagumi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 Pembahasan kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui <coughs> yaitu kaidah manista'jala syai'an qabla, awa, qabla awanihi unqiba bihirmanihi Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu dengan cara yang diharamkan Maka Dia dihukum Dengan Tidak mendapatkan sesuatu tersebut Tergesa-gesa Ingin mendapatkan Sesuatu yang menjadi Haknya Tapi dengan melakukan Sesuatu yang diharamkan Maka dia Mendapatkan sanksi untuk tidak mendapatkannya Kaedah ini adalah kaedah yang sangat penting untuk kita ketahui <tuh> Karena dengan kaedah ini akan banyak kebaikan-kebaikan yang tercipta Akan banyak sesuatu yang menjadi terjaga dan selamat akan banyak nyawa yang terjaga dengan baik dengan adanya kaedah ini contoh dari kaedah ini ya agar lebih memahamkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hak kepada seorang anak untuk mendapatkan warisan yaitu dalam firmannya Yusikumullahu fi auladikum lildhakari mithlu hadzil unsayayn Allah mewasiatkan kepada kalian dalam masalah harta warisan untuk anak laki-laki mendapatkan dua bagiannya anak perempuan untuk anak laki-laki dia mendapatkan dua bagian anak perempuan ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang anak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Baik anak tersebut laki-laki maupun perempuan. Baik orangnya, orang tuanya laki-laki maupun perempuan. Ya. Intinya anak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya akan tetapi apabila anak tersebut tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya tersebut kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan ya maka <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepadanya untuk tidak mendapatkan hak warisan tersebut kalau misalnya ada seorang anak ya dia membunuh orang tuanya. Karena dia melihat orang tuanya sakit terus. Dan ketika sakit, dia harus dirawat di rumah sakit. Mungkin rumah sakitnya ya biayanya sangat mahal. Akhirnya anak ini melakukan sesuatu yang bisa menjadikan orang tuanya meninggal. Ya. Misalnya meracunnya atau membunuhnya. Dengan cara lain Maka Anak ini Ketika dikategorikan sebagai pembunuh Dia tidak mendapatkan Warisannya Makanya Rasulullah SAW Menyabdakan Al-Qatilu La-Yarithu Shai'a Seorang pembunuh Itu tidak Berhak Mewarisi sesuatu apapun Ya Seorang pembunuh itu tidak berhak mewarisi sesuatu apapun. Ini termasuk di antara dalil dari kaidah yang sedang kita bahas. Ya. Dia tergesa-gesa untuk mendapatkan warisannya dengan cara yang diharamkan, yaitu membunuh. Maka akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sanksi kepadanya. Untuk tidak mendapatkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Akhir yang memberikan sanksi kepadanya Untuk tidak mendapatkan Haknya <tuh> Kaedah ini Memiliki manfaat yang Sangat besar ya Bagi manusia Dengan adanya Kaedah ini Maka Orang-orang Tidak akan Melakukan sesuatu yang diharamkan Untuk mendapatkan Haknya Tidak akan Berani untuk Menzalimi Orang yang darinya Dia mendapatkan Harta kekayaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Akan menghukum dia Akan menghalangi haknya Apabila dia Tergesa-gesa dalam mendapatkan haknya tersebut. <tuh> kaidah ini juga memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahawa manusia adalah hamba Allah yang harus mengikuti aturan Allah Subhanahu Wataala. Dari kaidah ini kita memahami hal ini. Kita hanya sebagai hamba sehayat. Kita hanya sebagai budaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar tunduk dan patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita seenaknya sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri. Tanpa memperhatikan aturan-aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan sanksi kepada kita. Makanya sebagai seorang mukmin atau mukminah kita harus benar-benar mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa rasuluhu amra ay lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah Apabila Allah Subhanahu Wataala sudah memutuskan suatu perkara, tidak pantas bagi mereka untuk mempunyai pilihan lain selain yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau Allah Subhanahu Wataala sudah memutuskan bahawa anak akan mendapatkan warisan apabila ditinggal mati oleh orang tuanya. Maka Tunggulah waktunya Jangan sampai tergesa-gesa Karena apabila tergesa-gesa Allah punya aturan lain Apabila dia tergesa-gesa Kemudian membunuh orang tuanya di sana ada aturan lain Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan sanksi kepada kita Kepada dia Untuk tidak mendapatkan haknya tersebut Baik apa saja yang tercakup dalam kaedah ini? Disebutkan di sini. Berangkat dari sini, maka ada satu hal yang perlu diperingatkan bahwa kaedah ini hanya berlaku bagi yang ingin mempercepat keinginannya dengan cara yang tidak syar'i, alias haram. Ya, makanya tadi saya sebutkan dalam makna kaedah barang siapa yang tergesa-gesa dalam mendapatkan haknya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan ya dalam melakukan sesuatu yang diharamkan maka dia akan mendapatkan sanksi untuk tidak mendapatkan hak tersebut oleh karena itu kalau ada seseorang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang syar'i Maka tidak masuk dalam kaedah ini. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab mengungkapkan kaedah ini dalam kwaed beliau dengan redaksi: "Man ta'jilah hakahu atau ma'ubihalahu qabla waktihi ala wajhin muhram al-kibabihermanihi. Barangsiapa yang tergesa-gesa Mendapatkan haknya Atau mendapatkan sesuatu Yang dibolehkan Untuknya Dia tergesa-gesa mendapatkan Hal tersebut sebelum waktunya Dengan cara yang diharamkan Maka dia dihukum Dia diberikan sanksi Apa sanksinya Sanksinya Dia tidak bisa mendapatkannya Sanksinya dia tidak bisa mendapatkannya, mendapatkan sesuatu yang tadinya ya seharusnya menjadi haknya atau sesuatu yang dibolehkan untuknya. Tapi karena dia melakukan sesuatu yang diharamkan tersebut untuk mendapatkannya, maka sanksinya adalah kebalikan dari keinginannya. Sanksinya adalah kebalikan dari keinginannya. Dia inginnya mendapatkan sanksinya menjadi tidak bisa mendapatkan baik <tuh> penerapan dari kaedah ini ya, kaedah ini termasuk kaedah yang kalau dibandingkan dengan kaedah lain ya, contoh-contohnya lebih sedikit ya, kaedah ini apabila dibandingkan dengan kaedah-kaedah fikih yang lainnya, ya, terutama yang sudah kita bahas, ya maka kaedah ini termasuk kaedah yang contohnya relatif sedikit, namun bisa dijadikan sebagai kaidah fikih karena memang ya dia eh, masuk dalam kategori kaidah fikih kalimat yang ringkas yang di dalamnya menyebutkan hukum fikih dan mencakup banyak masalah fikih ya ini Hakekat dari kaedah fikih. Kalimat tersebut ringkas, mengandung hukum fikih dan bisa diterapkan dalam banyak masalah. Ya. Taip. <tuh> Di antara contoh dari kaedah ini, yang pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, apabila ada orang, ya, yang seharusnya dia mendapatkan hak waris, ya. Tapi ternyata dia tergesa-gesa membunuh orang yang mewariskan sesuatu kepada dia Maka dia diberikan sanksi untuk tidak mendapatkan hak waris tersebut Misalnya ada dua bersaudara ya, Ada dua bersaudara Yang satu kaya raya, yang satu miskin Tapi kudarullahumma syafa'al yang kaya raya ini tidak memiliki anak Sehingga apabila yang kaya raya ini mati Maka yang miskin akan mendapatkan hak warisnya ya Akan mendapatkan sebagian dari ya harta warisnya <tuh> Apabila yang miskin ini akhirnya membunuh yang kaya Maka dia diberikan sanksi Untuk tidak mendapatkan harta waris sama sekali La yalithul qatilu syai'ah Seorang pembunuh itu tidak mewarisi Sesuatu apapun baik Contoh yang kedua Jika ada seseorang yang berhak Mendapatkan harta karena wasiat Jika ada seseorang Yang berhak mendapatkan Harta karena wasiat Jadi Misalnya si A ya, Karena dia Melihat Temannya Sangat baik dalam kehidupannya Akhirnya sebelum meninggal Dia berwasiat Sepertiga harta saya Untuk si Fulan Karena dia melihat temannya tersebut ya, Sangat berjasa sekali Kepada dirinya Akhirnya sampai dia berwasiat demikian Sepertiga harta saya Untuk si Fulan Dia tulis wasiat itu dia sampaikan kepada ahli warisnya. Ketika orang ini meninggal. Maka harusnya. Sepertiga hartanya diberikan kepada orang tersebut. Tetapi apabila. ya, Orang yang disebutkan di dalam wasiat itu. Malah tergesa-gesa. Dan akhirnya membunuh. Orang yang memberikan wasiat tersebut. Maka hak dia untuk mendapatkan harta yang disebutkan dalam wasiat tersebut menjadi terhalang. Ya, dia menjadi tidak mendapatkan apapun dari orang yang mewasiatkan hartanya untuk dia. Kenapa demikian? Karena dia tergesa-gesa. Man <tuh> taajjal shay'an qabla aww. قبل اوانه عاقبا بحرمانه barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan haknya dengan melak dengan melakukan sesuatu yang diharamkan maka dia diberikan sanksi ya sanksinya dia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut contohnya lagi apabila ada Seorang suami Yang sakit keras Menjelang matinya Kemudian Ketika dia merasa Bahwa ajalnya sudah dekat Dan dia melihat ada sebagian istrinya Yang sangat dia benci Karena misalnya Di dalam kehidupan dia Selalu menyusahkan dirinya Akhirnya dia berpikir Agar salah satu dari istrinya tersebut Tidak mendapatkan harta warisnya dia Akhirnya dia mentalaknya Di detik-detik akhir kehidupannya Dia mentalaknya Kemudian setelah itu dia meninggal Maka di sini ada indikasi kuat bahwa suami tersebut tidaklah menceraikan istri yang dia benci, kecuali karena suami tersebut tidak ingin istri tersebut mendapatkan harta waris dari dirinya. Apabila ada prediksi kuat bahwa dia tidaklah menceraikannya kecuali agar istri tersebut tidak mendapatkan hak waris dari dia maka di sini syariat ya memberikan hukuman kebalikan dari keinginannya syariat memberikan hukuman kepada dia dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari keinginan dia dia ingin agar istrinya tidak mendapatkan warisan dari dia maka syariat membaliknya Walaupun dia sudah dicerai Istri tersebut Tetap Berhak mendapatkan Hak waris dari dia Ya Walaupun istri tersebut sudah dicerai Ya Maka Syariat memberikan keputusan Istri tersebut Tetap berhak dengan Harta warisnya Sebagian orang mengatakan Selama dia belum menikah dengan lelaki lain. Bahkan sebagian ulama yang lain, ya di dalam madhab Maliki misalnya, dia tetap mendapatkan hak warisnya walaupun dia sudah menikah dengan lelaki lain. Karena apa? Karena dia ditolimi, ya, dan dia tidak bersalah sama sekali di situ. Maka mereka mengatakan walaupun dia sudah menikah dengan lelaki lain setelah dicerai tadi dia tetap berhak mendapatkan hak warisnya. Baik, <tuh> contoh yang keempat, misalnya ada orang yang sengaja lari dari kewajiban membayar zakat, dan eh, bisa jadi ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Jadi ketika dia punya uang dalam jumlah besar. <tuh> sebelum mencapai haulnya. Jadi nisabnya sudah terpenuhi. Tapi nisab ini belum mencapai haul, belum sampai setahun. Sebelum sampai haul ya, maka dia belanjakan. Dia belanjakan untuk membeli harta-harta yang tidak wajib dizakati. Ya, seperti misalnya dia beli tanah Dan tanah tidak wajib di zakati Tapi niatnya adalah untuk menghindari kewajiban zakat Dia belikan rumah Dan rumah tidak wajib di zakati Tapi niatnya adalah untuk apa? Untuk menghindari kewajiban zakat Dia belikan mobil yang mewah Dan mobil tidak wajib dizakati Apabila keadaannya demikian ya, Maka Sebenarnya Dia masih punya kewajiban Untuk membayar zakatnya Sebenarnya dia masih punya kewajiban untuk Membayar zakatnya Kewajiban membayar zakatnya Tidak gugur dengan usahanya tersebut Karena dia Benar-benar Ya, punya niat untuk lari dari kewajiban zakat maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepadanya dengan kebalikan dari keinginannya dengan sesuatu yang menjadi kebalikan dari keinginannya dia ingin menggugurkan zakat maka syariat memberikan hukuman kewajiban zakatnya tetap harus ditunaikan walaupun hartanya sudah dibelanjakan ya Walaupun hartanya sudah dibelanjakan, dia tetap punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Kenapa demikian? Karena dia tidaklah membelanjakan hartanya tersebut kecuali untuk melarikan diri dari kewajiban zakatnya. Ya berbeda kalau memang ya dia membelanjakan hartanya untuk eh, kebutuhan dia, ya atau memang karena ada kesempatan untuk membelinya dan dia menginginkannya bukan karena ingin melarikan diri dari kewajiban zakat, maka itu hal lain. Tapi kalau tujuan utamanya adalah melarikan diri dari zakatnya, ya maka Allah Subhanahu wa taala tidak menggugurkan kewajiban zakatnya sama sekali. Tetap memberikan kewajiban kepada dia untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Baik, contoh yang berikutnya, contoh yang kelima. barang siapa yang membunuh seseorang agar dia bisa menikah dengan istrinya kita tahu bahawa ketika ada seorang wanita ya dia statusnya bersuami tidak boleh bagi lelaki lain untuk menikahinya apabila ada seorang lelaki Karena cintanya yang sangat kuat terhadap seorang wanita yang bersuami, akhirnya dia membunuh suaminya. Ya, akhirnya dia membunuh suaminya tersebut untuk menikahi istri, ya, untuk menikahi istrinya. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyyah dan sebagian ulama yang lainnya orang tersebut tidak boleh menikahi wanita itu orang tersebut tidak boleh menikahi wanita itu kenapa demikian ya karena dia tergesa-gesa karena dia tergesa-gesa tidak mau menunggu kematian dari ya suami tersebut dengan wajar Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ia ya memberikan sanksi kepada dia tidak bisa mendapatkan wanita itu sama sekali ya. Harusnya dia sabar ya. Harusnya dia menahan diri. Kalau seperti ini dibuka oleh syariat Islam, ya dibolehkan untuk menikahi wanita yang demikian, maka betapa besar ya kebinasaan Betapa besar kerusakan yang akan terjadi Di tengah-tengah manusia Coba bayangkan Kalau hal ini Misalnya eh, Tidak ditutup oleh syariat Orang akan Mudah melakukan hal tersebut Dia akan Melakukan pembunuhan Ya Dengan caranya sendiri Kemudian setelah itu kalau misalnya dia dihukum di penjara beberapa tahun setelah itu dia bisa menikahi wanita yang dia inginkan dan ini sangat membahayakan. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan sebagian ulama yang lainnya, ya orang seperti ini tidak boleh menikahi wanita yang eh, suaminya dibunuh oleh oleh dia. Baik. Contoh bahan keenam dari kaidah ini. Misalnya ada seorang budak mudabbar. Seorang budak mudabbar. Budak mudabbar ini adalah seorang budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya. Hamba sahaya dijanjikan merdeka oleh Majikannya atau tuannya tuan tersebut mengatakan Kalau saya meninggal Maka kamu merdeka Kalau saya mati Maka kamu menjadi orang yang merdeka Ketika Misalnya ya Majikannya ternyata umurnya panjang Sudah umur misalnya 90 tahun masih sehat Dan budaknya ini Ya merasa tidak sabar Akhirnya berusaha Bagaimana agar majikan ini cepat mati Dan dia cepat Merdeka Akhirnya dia membunuhnya Atau meracunnya Atau melakukan Sesuatu hal yang menjadikan majikannya tersebut, ia meninggal dengan cepat apabila dia melakukan hal tersebut, maka kata para ulama dia tetap menjadi hamba sahaya setelah meninggalnya majikannya atau tuannya kenapa? karena kaidah ini man ta'ajjala shay'an qabla awanihi unqiba bihirmanihi Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya dengan melakukan sesuatu yang diharamkan, maka sanksinya dia tidak mendapatkan atau tidak bisa mendapatkan sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi haknya tersebut. Taib. Disebutkan di sini, ya di antara yang masuk dalam kaidah ini adalah apabila seseorang mengumbar syahwatnya yang haram di dunia maka dia tidak akan mendapatkan haknya mendapatkan syahwatnya tersebut di akhirat nanti seseorang yang mengumbar syahwatnya maksudnya dia melakukan apapun yang dia inginkan syahwatnya dia turuti ketika di dunia ini dan syahwat tersebut syahwat yang diharamkan maka dia tidak akan mendapatkan kenekmatan-kenekmatan tersebut di akhirat nanti ini eh, bisa diterapkan dalam beberapa dosa ya tapi untuk semua dosa, ya tidak bisa Ini berlaku pada sebagian dosa Misalnya seperti minum khamar Ya, minum khamar Ketika seseorang ya tergesa-gesa minum khamar di dunia Maka di akhirat nanti Allah hukum ya Dia tidak bisa mendapatkan kenikmatan minum khamar Dalil dari masalah yang disebutkan ini adalah firman Allah subhanahu wa taala di dalam surat Al Ahkaf, "Wajoma yagra dzilladzina kafaru' ala al-nar. Azhabatum, tayybatikum, fi hayatikum al-dunya, was'tamtaatum biha." Ingatlah, di hari ketika orang-orang kafir diperlihatkan kepada mereka neraka Allah subhanahu wa ta'ala Dikatakan kepada mereka Kamu telah menghabiskan Rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu Dan kamu telah bersenang-senang dengannya Kamu telah menghabiskan Atau menghilangkan Rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya Maka pada hari ini Kalian diberikan balasan Dengan azab yang menghinakan Kalau kita melihat Dan memahami ayat ini Maka ayat ini khusus berkaitan dengan orang-orang kafir Kalau diterapkan pada orang-orang kafir Maka masalah ini masalah yang Muttarid ya, Masalah yang bisa diterapkan dalam Semua kasusnya Orang-orang kafir Orang-orang non muslim Mereka menikmati Kenikmatan dunia Kemudian di akhirat nanti Mereka diharamkan dari Menikmati kenikmatan Akhirat Tapi kalau diterapkan Dalam kehidupan seorang muslim ya maka ini tidak bisa diterapkan dalam semua kemaksiatan ya misalnya kalau ada orang ya dia e, melakukan dosa seperti e, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala melihat wanita yang bukan mahramnya melihat keindahan dia berdosa dia tapi dosa tersebut bisa jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat dia tetap bisa melihat ya atau memandang cantiknya bidadari di sana. Ya. Kalau diterapkan dalam kehidupan seorang muslim, maka tidak semua dosa demikian. Tidak semua usaha untuk memenuhi syahwat seseorang menjadikan dia terhalang dari syahwat tersebut di akhirat nanti. Ya. Hanya Beberapa dosa saja Seperti yang saya misalkan tadi Kalau misalnya seorang muslim meminum khamar Maka disebutkan dalam sebuah hadis Bahwa nantinya dia tidak mendapatkan Kenikmatan meminum khamar di akhiratnya Tapi kalau masalah ini diterapkan Dalam kehidupan orang kafir Atau non muslim Maka Bisa diterapkan dalam Semua masalah Bisa diterapkan dalam semua masalah-masalahnya bahwa orang yang kafir ya mereka jelas ya menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan nantinya di akhirat mereka tidak menikmati kenikmatan tersebut sama sekali. Baik. Pembahasan yang berikutnya yang juga sangat penting di sini adalah <tuh> ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam kaidah ini. Ada beberapa hal yang tidak masuk dalam kaidah ini, dan para ulama ya sepakat ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam kaidah ini, diantaranya kalau ada seorang wanita minum obat agar keluar darah haid, apabila seorang wanita minum obat agar keluar darah haid. Maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid Selama darahnya keluar Selama darahnya keluar dia dianggap sebagai wanita yang haid Dia tidak boleh sholat dan dia tidak boleh berpuasa Padahal sebenarnya dia melakukan sesuatu yang menjadikan Darah haidnya keluar lebih cepat Tapi para ulama mengatakan demikian Begitu pula sebaliknya Apabila seseorang ya, Meminum obat Yang menjadikan darah haidnya Lambat ya Keluarnya Yang harusnya Keluar hari ini dia bisa tunda Hingga dua pekan setelahnya Selama darah haidnya memang benar-benar tidak keluar, ya, maka dia dianggap sebagai wanita yang tidak haid. Ya, tidak dikatakan ini karena dia punya keinginan untuk tidak keluar, tetap dikatakan sebagai orang yang keluar darah haidnya. Tidak dikatakan demikian. Tapi karena hukum ini berkaitan dengan sebab, ya, maka yang dianggap sebagai penyebab datangnya hukum adalah sebab tersebut. ketika sebabnya ada maka hukumnya menjadi ada. sebabnya adalah keluar keluarnya darah haid maka hukum yang diakibatkan oleh sebab tersebut menjadi ada. konsekuensi dari keluarnya darah haid menjadi ada. ya dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, ya. walaupun dia tergesa-gesa Dengan meminum obat Yang menjadikan dia Bisa keluar haid pada Waktu yang dia inginkan <tuh> Contoh yang kedua Dari kasus yang tidak masuk dalam Kaedah yang sedang kita bahas ini Adalah apabila Ada seseorang yang menjatuhkan Dirinya Dari sebuah tempat Yang tinggi dia ingin agar kakinya sakit Ya ini orang yang Tidak normal ya Atau mungkin dia punya tujuan lain Intinya ketika ada orang Ingin kakinya sakit Kemudian dia terjun dari tempat yang tinggi Dan akhirnya dia sakit kakinya Maka ketika Kakinya sudah sakit Hukum yang berkaitan dengan kaki sakit Menjadi ada seperti misalnya kalau dia sholat kakinya sudah sakit seperti itu dia sholat tidak bisa berdiri maka dia dibolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk kalau kita ya terapkan kaidah yang sedang kita bahas sebenarnya masuk dalam kaidah ini sebenarnya masuk dalam kaidah ini dia ingin kakinya sakit dan dia Mendalimi dirinya ya, Akhirnya terjadilah Sakitnya kaki itu Sebenarnya Dia tetap Diwajibkan untuk berdiri ketika sholat Tapi para ulama ya Sepakat mengatakan demikian Dia tetap boleh soal dalam keadaan duduk Karena dia sekarang sudah sakit Walaupun sakitnya karena Tindakan dia Karena perbuatan haram Yang dia lakukan Taib Masalah yang ketiga yang dikecualikan Oleh para ulama Kalau ada seseorang yang melakukan sesuatu agar sakit Dengan tujuan agar boleh makan Di siang hari bulan Ramadan Dia melakukan sesuatu Agar dirinya sakit Ketika dirinya sakit dia bisa tidak puasa di bulan Ramadan Kalau memang akhirnya dia benar-benar sakit dan sakitnya tersebut mengganggu kondisi dia untuk berpuasa. Maka di sini dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa, Ustaz. Dosa tidak seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, kedua tadi, dosa di, tidak kita katakan berdosa. Orang yang menjatuhkan dirinya agar kakinya sakit berdosa dia. Karena dia masuk dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, walatulku baidikum ilatdhuluka. Jangan sampai kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan dengan tangan kalian sendiri. Ya, ini dia masuk. Ya, dia memulihkan dirinya sendiri. <coughs> dia berdosa di situ. Tapi karena akhirnya dia sakit dan sakit tersebut memberikan keringanan ya Maka syariat memberikan keringanan kepada orang ini Begitu pula orang yang menjadikan dirinya sakit Ketika dia menjadikan dirinya sakit usaha untuk itu dia berdosa Dia berdosa dari usahanya menjadikan dirinya sakit Tapi karena sakitnya sudah ada ya maka dia mendapatkan keringanan dari dari adanya sakit tersebut. Ya, kalau ini diperintahkan untuk tetap berpuasa, ya maka di sana ada mudarat yang lebih besar. Di sana akan ada mudarat yang lebih besar. Ya bisa jadi malah sampai pada keadaan meninggal ya orang yang demikian kalau dipaksa untuk tetap berpuasa. Makanya para ya, ulama mengatakan demikian, dibolehkan bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa walaupun sakitnya itu karena perbuatan dia atau karena keinginan dia. Tip. <tuh> <tuh> <tuh> uh, yang berikutnya adalah kaidah yang menjadi kebalikan dari kaidah yang sedang kita bahas. Kalau yang sedang kita bahas tadi adalah kaidah yang menjelaskan tentang suatu perbuatan seseorang melakukan suatu perbuatan karena dia tergesa-gesa mendapatkan haknya maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan ya dia tidak bisa mendapatkan hak tersebut sebagai hukumannya ada kebalikan dari kaedah ini seseorang tidak melakukan sesuatu Seseorang meninggalkan sesuatu, ya karena sesuatu tersebut diharamkan, maka dia bersabar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti yang lebih baik bagi dia. Kaidahnya berbunyi mantaraka shay'anillah, awadhullahu khayramin. Ya, sebenarnya ini hadis ya, namun dari sisi sanat hadis ini kurang kuat barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memberikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih baik. Ya. Ini tentang meninggalkan sesuatu, yang tadi tentang melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya menjadi haknya tapi karena tergesa-gesa maka dia Diberikan sanksi tidak mendapatkan Sesuatu yang sebenarnya bisa menjadi haknya tersebut Yang sini, yang kaidah ini Barang siapa yang meninggalkan sesuatu Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia meninggalkannya karena dia Menyadari bahwa itu sesuatu yang diharamkan Padahal sebenarnya dia bisa mendapatkannya Tapi karena dia melihat itu sesuatu yang haram Akhirnya dia ditinggalkan maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepada dia dengan ganti yang lebih lebih baik ya. ada sebuah hadis yang semakna dengan hadis ini dan hadisnya sahih yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka lan tada'a syai'an lillahi 'azza wa jal illa badalaka Allahu bihi ma huwa khairun lakam minhu sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu Karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan karenanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Allah akan ganti karenanya dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, ini sama dengan uh, kaedah. Mantara kaseh an lillah awal dahulai khair min hanya saja yang dengan redaksi tadi ya hadisnya kurang kuat yang lebih kuat adalah hadis yang dengan redaksi seperti ini inna ka lanta daa kaseh azza wajal illa baddalak Allahu bihi ma huwa khairun laka minhu sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan sesuatu kerana Allah azza wajal kecuali Allah subhanahu wa taala akan memberikan ganti kepadamu dengan sesuatu yang lebih baik karenanya <tuh> contohnya apa seperti misalnya orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan perzinaan ketika dia bisa melakukannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untuk dia sesuatu yang lebih baik. Ya, dia bisa dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya untuk menikah dan akhirnya menikmati kenikmatan tersebut. Atau kalau misalnya dia tidak bisa menikah, Allah akan ganti di akhirat nanti dengan kenikmatan yang lebih baik. Di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang... Meninggalkan harta yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika harta tersebut sangat menggodanya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menggantikan untuk dia Harta yang lebih baik Bisa jadi lebih banyak Bisa jadi lebih sedikit Tapi berkah Ya Karena Balasan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa bermacam-macam Bisa jadi dia diselamatkan Dari Banyak Kecelakaan dari banyak musibah Dan ini sering tidak disadari oleh seseorang Kadang-kadang ya atau seringkali orang mengatakan Saya sekarang tidak mau mengambil harta-harta yang syubhad Saya sekarang tidak mau mengambil harta-harta yang sebenarnya bisa saya ambil Tapi harta tersebut haram tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak memberikan saya balasan Berupa harta yang lebih banyak Sekarang rezeki saya menjadi Sempit Ya sebagian orang atau seringkali Orang mengatakan kata-kata ini Maka jawabannya adalah Balasan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita itu bisa bermacam-macam Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganti harta yang lebih banyak kepada kita. Yang tadinya godaannya hanya sepuluh juta, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua puluh juta dengan jalan yang halal. Bisa jadi demikian. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan kepada kita satu juta. Tapi berkahnya lebih besar daripada sepuluh juta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu Allah mampu menjadikan yang satu juta itu Lebih banyak manfaatnya Daripada yang sepuluh juta Karena satu jutanya berkah Didapatkan dari jalan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan yang sepuluh juta Adalah harta yang diharamkan, harta panas ya, Sehingga hilang begitu saja tidak dirasakan manfaatnya. Bisa juga balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berupa diselamatkannya diri kita dari musibah-musibah. Dari penyakit-penyakit. Dari kecelakaan-kecelakaan. Dan ini juga merupakan kenikmatan. Ini juga merupakan rezeki. Ya. Seringkali orang tidak menyadari hal ini. Dan banyak cerita ya dari orang-orang yang bertaubat dari harta-harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sebelum dia bertaubat memang gajinya banyak, 30 juta. Tapi belum sampai akhir bulan, uang tersebut tidak ada. Uang tersebut sudah habis. Entah digunakan untuk apa Tapi yang jelas Sampai akhir bulan Uang tersebut sudah habis Atau bahkan sebelum akhir bulan Uang tersebut sudah habis Dan dia terpaksa meminjam temannya Tapi setelah dia Bertaubat Uang yang dia dapat hanya 5 juta 3 juta Tapi sampai akhir bulan Masih ada sisa Memang dia harus Ya Hemat dalam kehidupannya Tapi kehidupannya menjadi lebih baik Ada yang bercerita Ya Ustaz, Saya sebelum Bertaubat Dari harta-harta yang diharamkan ini Setiap bulan Pasti masuk rumah sakit Setiap bulan pasti sakit Saya punya keluhan ini Sehingga uangnya habis Untuk itu Setelah saya bertaubat, alhamdulillah Ustaz, keadaan sehat, tidak pernah masuk rumah sakit lagi. Uang yang sedikit menjadi cukup, berkah manfaatnya bisa dirasakan. Ada yang cerita juga, sebelum dia bertaubat dari harta-harta yang diharamkan, selalu ada di antara keluarganya yang kena musibah. Ini sakitlah, yang itu sakit, yang ini kecelakaan. Akhirnya apa? Uang. Banyak yang tersalurkan ke sana. Tidak bisa dimanfaatkan. Barangnya ya baru beli kemarin. Baru dipakai 3 hari rusak. Harus beli lagi, harus beli lagi. Sehingga ya hartanya menjadi tidak eh, bisa dirasakan ya manfaatnya dengan dengan baik. Akhirnya harta tersebut hilang begitu saja tapi setelah bertaubat ya dia mendapatkan harta yang sedikit tapi yang sedikit itu benar-benar dirasakan keberkahannya ya jadi balasan Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan lebih baik itu tidak hanya berupa banyaknya harta ya makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan awadahu Allahu akthar minhu eh afwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan badalakalllahu bihi Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih banyak Untukmu Tidak dikatakan lebih banyak Dikatakan lebih baik Dan lebih baik belum tentu lebih banyak Lebih baik yang jelas adalah lebih berkah Yang jelas lebih baik itu lebih berkah Dan lebih baik belum tentu berupa rizki Ya maksudnya harta Belum tentu berupa harta Bisa jadi lebih baik itu selamatnya seseorang dari musibah Selamatnya seseorang dari kecelakaan Bisa jadi lebih baik itu berupa hal lain Ya belum tentu harta Bisa jadi mendapatkan misalnya ya Bisa melakukan ibadah dengan lebih mudah Dia tidak punya uang Tapi sering misalnya diberikan kesempatan untuk umroh Ya tidak punya uang tapi sering diberikan kesempatan untuk umrah misalnya gratisan atau misalnya dia sering eh, dihajikan oleh orang lain bisa jadi demikian atau misalnya mendapatkan kenikmatan tanpa dia harus membayarnya ya selain umrah dan haji makan ya sering mendapatkan kesempatan untuk makan-makan makanan yang enak makanan yang lezat tapi tanpa harus membayarnya bisa jadi dengan eh, mendapatkan fasilitas hotel yang baik, ya tanpa harus membayarnya. intinya lebih baik, ya dan Allah Subhanahu Wa Taala Mahatau sesuatu yang lebih baik, yang lebih pantas untuk hambanya yang benar-benar mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya demikian yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam Kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya Mudah-mudahan Allah berkait ilmu kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Taufiknya kepada kita untuk bisa Mengamalkan ilmu ini Dengan baik dan mudah Dan juga bisa Menyebarkannya kepada orang lain Amin, amin, ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alain Nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi Wa mantabih'u bi ihsanin ilahi middin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Namjaazakallahu khairan wa barokatulah fiqqong kepada Ustaz Dr. Musyafa dari ini. Afdal Taala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari buku Al Quran Idul Fikhi ya kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islami. Nah, Bapak Selamazak Nuloh, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung di lantai telepon 021 8236543 atau anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081 9896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di lantai telepon 021 8236543. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Fikri Pak di perjalanan Pak Fikri di perjalanan, ya silakan. silahkan ya. uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Apa Ustaz, saya kembali ke Pokok Tentang Kaidah uh, Kaidah itu ada yang sohi atau tidak sohi Dan Kaidah itu Berasal dari ulama Atau isma ya, Ustaz ya Mungkin dari studio Ustaz Baik, terima kasih Pak Fikri atas pertanyaannya Jazakallah haran, silakan Ustaz Ya, e, kalau kita melihat ya kaidah Fikih ya Maka kita akan e, melihat ada beberapa macam dari kaidah Fikih Ada kaidah Fikih yang sumbernya dari Nas secara langsung Seperti misalnya Innamal amalu bin niyat Semua amalan tergantung niatnya Seperti misalnya Al-Muslimuna ala syurutihim Kaum muslimin itu wajib yang Menjalankan syarat-syarat Yang dibuat oleh mereka Contohnya lagi Laudarara wa laudhrar. ya Tidak boleh ada bahaya sedikit pun Dan tidak boleh membalas eh, Orang lain Secara zalim Ya dan beberapa kaidah yang lain, misalnya, walat'awanu wat'awanu alal biri, wattaqwa walat'awanu alal ithmi, waladuan, ya, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan perbuatan zalim Ya, ini kaidah-kaidah yang sumbernya langsung dari nas. Baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah-kaidah yang seperti ini tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Karena tidak mungkin ada kesalahan pada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin juga ada kesalahan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian kaidah fikih ada yang dari kesimpulan beberapa nas. Iya kesimpulan beberapa nas. Jadi nasnya banyak. Hadisnya misalnya ada hadis ya hadisnya panjang. Disimpulkan oleh para ulama dengan kesimpulan yang ringkas. Seperti ya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat ya itu akan mendatangkan kemudahan. Ya ini dirumuskan oleh para ulama dari banyak nas. Ya. Sudah saya sebutkan di e, kajian tentang kaedah ini Begitu pula misalnya Al-Yaqin la yazulu bisyak Keyakinan tidak bisa hilang Ya karena keraguan Ini disimpulkan oleh para ulama Dari banyak nusus, banyak nas, banyak dalil Kaedah yang model kedua ini juga Tidak mungkin salah Tidak mungkin salah Kenapa? Karena sebenarnya dia adalah kesimpulan dari Nas. Sebenarnya sama dengan yang ada dalam Nas. Sama dengan yang ada dalam Dalil. Sehingga ketika Dalilnya tidak mungkin salah, maka kesimpulan dari Dalil tersebut juga tidak mungkin tidak mungkin salah. Di sana juga ada kaedah-kaedah <tuh> yang eh, diperselisihkan oleh para ulama. Kaedah-kaedah yang diperselisihkan oleh para ulama Kaedah-kaedah yang diperselisihkan oleh para ulama Inilah yang ada kemungkinan salahnya Kaedah yang ada kemungkinan salahnya Karena eh, jelas itu bukan dari eh, Ketika mereka berselisih ya Bukan dari kesepakatan para ulama Kalau bukan dari kesepakatan para ulama ya Maka eh, mereka manusia dan mereka punya kemungkinan salah, ya, punya kemungkinan salah. Apalagi kalau kita lihat, ya, hadis Nabi Muhammad SAW, "Kulubani Adamah khutbah, wakhirul khutbahin at-taubahun. Semua anak Adam itu, ya, banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah orang yang banyak taubatnya. <tuh> Intinya, kalau kaidah tersebut, ya, berasal dari Nas memang lafalnya atau redaksinya dari dalil baik Al-Qur'an maupun Sunnah atau kaidah tersebut merupakan kesimpulan dari beberapa nas ya maka eh, dua kaidah ini jelas tidak mungkin salah kemudian yang ketiga apabila kaidah tersebut disepakati oleh para ulama ini juga ya tidak mungkin salah kesepakatan para ulama tidak mungkin tidak mungkin salah ini E, tiga jenis kaidah yang tidak mungkin salah. Yang keempat inilah yang ada kemungkinan salahnya. Ustadz, apakah boleh kita berdalil dengan kaidah yang model keempat ini? Kita katakan kalau misalnya kita menganggap kaidah itu benar, kita boleh jadikan sebagai dasar. Kita boleh jadikan sebagai dasar. Tapi ini jadinya subjektif, maksudnya subjektif atau jadinya relatif, ya. Jadi menurut orang yang menganggap keedah itu benar, dia bisa menjadikannya sebagai dalil. Tapi menurut orang yang e, melihat keedah tersebut salah, maka orang tersebut tidak bisa menjadikannya sebagai dalil. Ya. Hal ini seperti hadis ya. Hadis itu ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Orang yang menganggap hadisnya sahih maka dia bisa menjadikannya sebagai sandaran sebagai dalil. Tapi kalau ada orang lain menganggap hadis tersebut lemah, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai sebagai dalil ya. Begitu pula kaidah. Kaidah fikih juga demikian. Kalau misalnya ada orang menganggap kaidah tertentu itu sahih ya, benar sesuai dengan dalil ya, maka dia boleh menggunakannya sebagai dasar hukum tapi kalau dia menganggapnya kaidah ini tidak benar, kaidah ini menyelisih beberapa dalil, maka dia tidak boleh menjadikannya sebagai sandaran hukum, ya, ya demikian e, jawaban saya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, ya, dan mudah e, mohon maaf, karena keterbatasan waktu, saya harus mengakhiri kajian ini, mudah-mudahan Ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Ya amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.